Antoni a Selamat pagi Iya selamat pagi silahkan pak komentar anda Sebenarnya s a h a b impor itu hal yang wajah Cuman nilai jual di pasaran itu tidak sesuai untuk bermain di pasar lokal Karena pasar lokal kita kan mengingat biaya-biaya yang untuk nelayan lokal itu banyak, banyak sekali Dan、nah, tidak sesuai dengan nilai jualnya はい、どうぞ。 トラジュエル、ね、トラジュ n ル、トラジ i エル、トラジ i エル、ト a ジュエル、トラジュエ a トラジュエル、トラジュエル、トラジュエ n トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、ト i ジュエル、トラジュエ a トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラ t u エル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、トラジュエル、supaya dapat bibit yang berkualitas dan エル、ト u s パーリーさん Harusnya pemerintah itu memfasilitasi tuh bagaimana mencari pakan yang murah Atau kalau enggak ya diselidiki aja Atau disuruh tuh, dibanding ke Vietnam untuk lihat pakannya dari mana Sumbernya dari mana, beli di sana, diimpor aja pakannya Bukan patenya Itu b e Itu a m a t sih? Oke,、okay. baik, terima kasih Bu Rita, Burita selamat s i a n g Iya, silahkan Bu サティケルサマティダマトアカ n ントラスのサムマタタンゴンキカントラインパテンディララン。コロミサラメカフェジェクカラワンヤンカンパンベンダシダフュニアフュシャツポリディエイカントルサディファナジャニトゥバーグズバーセプラブクンジングフェアランディアディングラウンディアディテロアンミョビキタラハイト。コロミサマパンズキュンドバーディケンドバー g ィケンバーディケンドゥバーディケンドゥバーデでケンドゥバーディケンドゥバーディケンドゥバー aneh aja gitu,、mm -hmm. nah, saya pikir itu. Jadi、uh, mungkin p e m a k i n t a h juga kurang sosialisasi punya、uh, pusat budidaya ikan air tawar di、uh, uh, Tambak Pandu namanya mbak. Jadi di sana mau ikan t a r i n ada, si dat bahkan untuk ketsis、uh, uh, dari Mesir bisa dikembangkan juga di Indonesia dengan baik gitu.、Mm -hmm. ya, mm -hmm. kalau misalnya mau mengganti menu,、uh, saya pikir、uh, jauh lebih bagus ya uh, menu uh, ikan lokal karena Uh, Sebenarnya dagingnya juga jauh lebih gurih, gitu. s e p e r i b a n yang impor. Oke, kita simpan saya, Mbak. Iya. Terima kasih, Bu Rita. Bagi Anda, r selamat siang. Selamat siang. s i l a h k a n Pak, komentar Anda. Sebetulnya pemerintah itu bikin kebijakan pasti sudah dipelajari, sudah studi banding kemana-mana. Kalau b e Rita seharusnya itu seimbang, Bu. j a n g a p a pasca-kan cuma bikin b e Rita? Jadi opini publiknya cuma dari satu pengusaha, di Indonesia itu pengusaha beribu-ribu, makasih. Terima kasih Pak Chandra.